Mitra bisnis, sejak beberapa waktu lalu, ekspor Indonesia ke luar negeri lebih banyak berupa barang mentah. Sementara produk hasil industri makin lama makin mengecil, dan kita juga makin banyak mengimpor barang-barang hasil industri. Untuk membicarakan fenomena menyedihkan itu, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, kenapa sektor industri kita begitu lemah? Salah satu kesulitan industri itu adalah bahan mentah. Jadi misalnya industri petrokimia menghasilkan propilen dan untuk menghasilkan kedua barang itu Dibutuhkan nafta Nafta itu adalah side product dari kilang minyak Jadi kalau minyak mentah masuk kilang Itu menghasilkan BBM Dan nafta keraknya deh gitu Atau apanya lah side productnya Nah naftanya ini digunakan harusnya oleh industri petrokimia di dalam negeri Tapi sangat sedikit Karena apa industri kilang kita Udah puluhan tahun tidak bertambah kapasitasnya Kedua naftanya oleh pertama Aminnya dijual keluar negeri, tidak dijual ke saudaranya sendiri di dalam negeri. Jadi ada masalah-masalah seperti meberotan, kesulitan bahan baku rotan asalannya, karena ekspor rotan dibolehkan. Kemudian dari gas, ya gas itu menghasilkan amoniak. Tapi gasnya kita jual, gas mentahnya, ya amoniaknya tidak bisa kita hasilkan. Nah, amoniak itulah yang menghasilkan antara lain parasetamol obat pusing itu. Nah, akibatnya apa? Industri farmasi itu 95% bahan bakunya impor Karena ketidakjelasan kebijakan industri kita Yang lebih miris ini Sama sih mirisnya lah Sama-sama miris itu bauksit Kita punya cadangan bauksit Nah bauksit itu diolah jadi alumina dari alumina diolah jadi aluminium. Indonesia memproduksi bauksit dan seluruhnya diekspor. Seluruhnya. Tahun 2004 ekspornya masih 1 juta ton. Sekarang kira-kira berapa? 27 juta ton. Dari 1 juta ke 27 juta ton. Jadi Anda benar tadi ekspor kita itu meningkat karena sektor ekstraktif. Sektor yang petik jual, tebang jual, keruk jual kan gitu. Tidak diolah. Nah bauksitnya diekspor. Indonesia mengimpor seluruh alumina untuk memproduksi aluminium itu di asahan sana. Aluminium itu digunakan untuk elektronik, perkakas rumah gitu. Antara yang memproduksi itu Maspion di Surabaya. Eh di sini juga ada di kawasan Jabodetabek. Tapi industri-industri kita itu membeli aluminium dari luar negeri lebih banyak. Jadi mengapa kita tidak bangun industri pengolahan? Bauxit jadi alumina, dari alumina jadi aluminium gitu. Nah itulah parahnya kita. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.